Selamat pagi, Pak Selamat Pagi, Mbak Silahkan s、eh, i l a h kan SD dulu waktu mau menjalankan juga kelihatannya n gak g minta izin nih ke Wati、hmm. Jadi kira-kira sama, kan? Haha,、uh -huh. <laughs> Itu saja, j u g a SD ingat, Pak Wati Oke, Ibu Wati, Selamat pagi Selamat pagi, Ibu Oke,、okay. m e n c a r i c a k a Bukan ini, Pak Bilo Itu aja, Bu Oke, Pak Albert Uh, saya setuju. Tolong kalau kita Menteri TKS juga dikeluarkan ya. Yuk, terima kasih. Pak Rahmat, selamat pagi. Selamat pagi.、Uh -huh. Ya, Jadi akan m e n a k l a h n y a disini adalah sebenarnya、uh, apa kalau masyarakat Indonesia itu sudah terpecah b e l a h gitu. Jadi dengan begitu banyak partai, yang menghujat presiden, yang menghujat pemerintahan dan sebagainya Sehingga kepecahan itu membuat masyarakat sendiri tidak, tidak ada kepercayaan satu sama lain、gitu. Itu yang paling penting sih Oke, enam 633-9166 Bagaimana komentar Anda Pak Ahmad? Ya, setuju sama Ibu yang tadi Kalau yang justru demo itu adalah partai yang mau cari buka Mereka tidak memikirkan kepentingan Indonesia untuk nyata panjang Karena ketika BNC tidak dinaikkan Ya APBN kita akan sembuh kasus ini ya Oke, Pak Ferdi? Yap Silahkan Pak Ferdi Presidennya ada itu sentimen Yang namanya... Makasih. Pak h a r さ o アンドニアチェカナパイアカナメマンプシデントダティガモポニアウィバワインティエットカポトサンマハマファンプシデントアシデントランアパイアンギトナパラディマンティエギトガンプシデントランキドポニアウィバワトントニアネディアメリカネアデサトプシデントヤアパナマニアヤングロトガンディアアアデサトプシデンヤアラクシアネグロヤ satu negara bagian, Presiden berani mengirimkan pasukan 2000 tentara untuk mengawal orang negro ini masuk s e k o l a h dan dia langsung mengganti istilahnya,、uh, pasti poldanya negara bagian itu, k e b e n e a n y a gak bisa ngapa-ngapain, karena memang Presidennya punya wibawa, kalau disini Presidennya banti m a k Andreas s i h a selamat p a g i s i l a k a n、eh, rasa ini suatu bentuk penindasan、eh, Gaya Baru terhadap kebebasan, dimana アドニー。 マウンドとマウンドとカ シこーズ、BBM、uh, ja ja。また、ブラザ a タイヤンカロワン、BBM。また、もう、ニュートリハーブラスポーカー、ウトコ、カー、デペエ、コジュワン、クジャー、エクセクティブ、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジャー、ジ Ibu Wati, selamat siang ya, Itu karena presiden kita kurang tegas Dia terlalu lembek Itu aja sih Bu. Terima kasih Ibu Wati Pak Hari, selamat siang i Ya, selamat siang、uh, Kalau pendapat saya gini、uh, Saya cuma tidak bisa bayangkan Kalau、uh, Sikap dari wali kota Atau wakil wali kota Yang berbeda partai Itu di itu diterapkan di perusahaan-perusahaan gitu, atau di departemen gitu Apa,、e, coba bayangkan kalau di s e b u a h perusahaan terus wakil dari trikur bisa gitu t i d a k setuju sama trikur utamanya terus mengadakan demo dan sebagainya gitu, wah kacabalau jadinya ya mestinya begitu sudah pemimpin nasional menetapkan sebuah ujah senang apapun itu dia harus ikut gitu loh ya yang saya setuju dengan itu yang sebelumnya itu マークン、ボ t i ジャーギドロー。ジャデうアタクタジャーさんギドロー。バカシバリー、パジョハン、シラカン。バカシイトエンペイトコータタクソナトロセイヤン、ミニトワリコータ、イスラエルアミリカン、アヤトロン、トナパジャコーガポブリス、プレスウェイ、イニカンのキャラティモガシブがカうコン、アラマガ。 バイク3バイク4バイク4バイク4バイク t バ e ク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク4バイク サバシアン Sekarang kalau wali kota atau bupati mau dipecat atau mau ditegur oleh SBY, mau diberhentikan itu nggak bisa. Jadi SBY itu tidak bisa melanggar hukum. Karena s i y a tahu bahwa otonomi daerah, kepala daerah itu disimpin oleh、e, rakyat daerah atas s i l k a d a p i l k a d a itu. Jadi kalau misalnya mau memberhentikan, tidak bisa presiden itu membencikan wali kota atau bupati. Harus ada persetujuan dari anggota DPRD Itu adalah hukum yang berlaku saat ini oleh pemerintah yang harus ditahui Jadi kalau bilang SBE itu tidak t e g a s ya lembek ya, karena memang dia tidak mau melanggar hukum Beda zamannya dulu otoriter, ya s o e h a r t o misalnya contohnya Dia bisa langsung copot, sekarang ini gak bisa karena ada aturan hukum Jadi SBE itu sebenarnya adalah penegak demokrasi menurut saya Jadi kalau bilang ada orang SB itu lembek Tidak tegas ya karena aturan hukumnya begitu Kalau mau dipecat harus dirubah Tidak perlu ada persetujuan anggota DPRD Nah itu baru bisa Jadi tolonglah Kita ini jangan selalu melihat dari sisi tidak tegas Tapi harus ada juga Aturan h u k u m y a n g mana yang harus kita patuhi Selamat siang Selamat siang Terima kasih sudah menunggu silahkan komentar ya Saya sederhana aja Jadi saya bingung dengan Pak SB y パパヤスロンと一緒にいに、何い。 私た y は、こ d マンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマン g のマンガのマンガのマンガのマ n ガのマンガのマンガの a ンガのマンガのマでガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガのマンガの